Dibakai sebagai pengukur tentang bayang-bayang posisi matahari Nah itu memang sesuai dengan sunnah demikian mestinya Untuk melihat waktu itu lihat muazzin melihat Oh bayang-bayang masih belum Belum datang waktu zuhur. Nah mestinya dilihat ke situ Oh sudah datang Nah setelah terbitnya jadwal abadi itu tadi Enggak dipakai lagi Dan ketika renovasi masjid dibongkar itu tadi Nah ini Akibat reformasi ini Akhirnya Enggak karuan masalah ketentuan waktu sholat nah, Itu bahayanya Jadi kita takut kalau mengikuti uh, kalau beribadah itu mengikuti apa yang kita mau nanti jangan-jangan Allah tidak menerimanya makanya kita berusaha berusaha sebisa bisanya untuk mengikuti tuntunan sunnah. <tuh> Adapun tentang sholat dengan mengikuti sutro Memakai sutro Sutro itu adalah Sebagai batas Untuk sujudnya orang yang sholat Kalau sholat sendirian Memakai sutro Wajib memakai sutro Sehingga Orang yang mau lewat Di depan orang yang sholat itu Ialah Lewat di depan sutro Bukan lewat di antara orang yang sholat Dengan sutro itu Sutra itu tingginya minimal se-segini, seberapa itu segini, sampai siku, misalnya stand ya, bukan segini tapi sampai siku, ya. dari ujung jari tangan sampai ke siku, ini minimalnya. Ya kalau uh, sutronya orang Yang sedang duduk menghadap ke kiblat Jadi tidak boleh Sutronya orang duduk meng, menghadap Ke timur Tidak boleh Itu namanya Sholat dan sujud di, Kepada orang tersebut Jadi orang itu Menghadap ke kiblat ke, ke, ke barat Nah orang yang sholat itu Menghadap punggungnya orang yang duduk itu ya itu boleh menjadi sutra atau mungkin ada apa uh, uh, apa itu rehearsal untuk apa baca Quran itu itu ditegakkan begini ya itu sudah cukup kata Nabi Mitlumukhiratir Rahli seperti Eh, sandaran Apa itu Pelana Ontah Itu sandarannya kurang lebih segini ya. Nah Itu namanya sutra Dan itu wajib Jadi orang sholat Kalau ada orang lewat Di antara dia Si orang yang sholat Dengan sutra itu Maka dia wajib untuk menahan Orang yang mau lewat itu Supaya jangan melewati tapi kalau mau lewat ya di depan sutra Begitu. Tidak diantara di Orang yang sholat dengan sutra itu Tetapi di depan sutra Itu gak ada masalah Begitu Kata penanya Ustaz bagaimana hukumnya membaca surat yasin Tiap malam Jumat Secara bersama-sama Ini perbuatan bid'ah Karena on uh, semua riwayat tentang surat yasin keutamaan surat yasin ini riwayat yang doaiva apalagi dikhususkan malam jumat ini juga tidak ada contoh yang menunjukkan demikian jadi ini adalah perbuatan beda Waku lebih dah tu Latin dah, dan semua benda itu sesat. Waku lebih dah Latin, dan semua kesatan itu di neraka. Jadi hindari perbuatan yang menjerumuskan kita ke neraka. Kata penanya, bagaimana hukumnya puasa sunnah atau salat malam agar dimudahkan segala urusan oleh Allah? Kalau tujuannya demikian Maka itu boleh Karena yang dituju adalah Kemudahan dari Allah Bukan dari selain Allah dia sholat malam Dia puasa sunnah Yaitu menjalankan amalan-amalan Taat Dengan tujuan Supaya dimudahkan urusannya oleh Allah Nah itu boleh karena apa Karena memang demikianlah Yang dilakukan oleh rasulullah saw dan para sahabatnya ketika mengharapkan pertolongan Allah beliau-beliau menjalankan amalam taat ya Allah menyatakan wamayat takillah ya jahallahumin amrihi yusra dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan jadikan segala urusannya gampang dan menjalankan amalan-amalan taat itu adalah salah satu dari daripada bentuk-bentuk amalan takwa, puasa Senin-Kemis, puasa Daud, atau sholat malam dan sebagainya eh. untuk supaya urusannya gampang. Hah? Kata penanya apa maksudnya? Memwasiatkan harta tidak boleh lebih dari sepertiga Ya kalau orang yang berwasiat menghadiahkan harta itu Kepada orang yang tidak termasuk daripada uh, ahli waris dia kalau dia mati dia wasiat kalau saya mati kasihkan kepada si fulan. Yang si fulan itu tidak termasuk ahli waris. Harta dia kalau dia mati. Itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena Rasulullah melarang demikian. Jadi kalau ditanya apa maksudnya. Maksudnya ialah karena Rasulullah melarang demikian. Itu yang pertama. Hikmahnya kenapa kok Rasulullah larang demikian. Ya karena memang. Ketika orang itu berwasiat tentang hartanya Sepeninggal dia Sesungguhnya Itu harta sepeninggal dia Sudah bukan lagi milik dia Tetapi milik ahli waris Ya Jadi Dengan sebab itu Diberi oleh Allah Melalui lisan Rasulnya Ketentuan boleh berwasiat hanya sebatas sepertiga harta saja nah, Lebih dari sepertiga dalam hitung-hitungan Oh ternyata ini lebih dari sepertiga Tidak boleh dilaksanakan wasiat itu Gitu ha, Kata penanya bagaimana kalau menikah tetapi dari pihak wanita tidak memiliki wali yang muslim Baik dari saudara-saudara ataupun yang lainnya Apa bisa diwakilkan atau bagaimana yang sah Yang sah kalau tidak memiliki wali yang muslim Ya wanita itu memakai wali hakim Ya yaitu dari KUA Ataupun dari Ustadz Atau Kiai yang bisa membimbing Pernikahan itu Dan kemudian tentunya nanti Dicatatkan di KUA Begitu hmm. Kata penanya Jelaskan apa maksud dengan ayat Allah Yang berbunyi Orang kafir itu Najis Apakah najis badannya atau keyakinannya nah, Jawabannya ialah seperti yang diterangkan oleh Ibn Hazm di dalam kitab beliau Al-Muhalla Bahawa itu najis isi dan maknawi Yaitu najis pada badannya dan najis pula pada akidahnya dan apa keyakinannya Karena najis badannya ya kalau salaman Sama orang kafir ya Kena benda najis Berarti harus apa? Dicuci Hah? Karena kena benda Najis Begitu Nah kalau istrinya Yang ahlul kitab kafirah bagaimana? Ya setelah berurusan dengan istri Ya segera Uh, Mandi kan begitu Mandi junub sekalian niat untuk membersihkan diri dari najis Kalau mau sholat itu jangan uh, menyentuh istri Karena itu menyentuh benda najis Begitu Salah sendiri kenapa milih oh, Wanita kafiro Yang muslimah banyak yang perawan tua kok malah Milih yang kafiro Kata penanya bagaimana hukumnya bila kita dapat sodako dari partai politik Bolehkah kita menerimanya Contohnya sembako, baju, atau uang Ya kalau tidak mengandung ad, apa keharusan untuk mengibarkan uh, bendera partai politik itu yang memberi Sumbangan tersebut Ya terima saja Ya Kalau ada Syarat-syarat Harus mengibarkannya Atau bajunya kasih gambar Gambar uh, atribut partai Nanti kamu pakai Ya ini Apa nanti kamu dijadikan Papan iklan gitu Badanmu dijadikan papan Iklan Ya, nah kalau uangnya itu uang yang sah bukan uang gambar partai ya terima saja itu bisa dipakai untuk beli nembur beras dan sebagainya ya, nah jadi selama tidak ada syarat-syarat apa-apa ya terima saja. Urusan itu amalan bakal diterima oleh Allah Itu urusan antara yang memberi dengan Allah Bukan urusan kamu yang menerima ha? Barang yang diberikan adalah barang halal Ya kamu terima Kecuali kalau itu barang curian Kamu tahu itu barang curian Terus dikasihkan ke kamu Ya gak boleh kamu terima Atau kamu dikasih komer rumpah lemparkan ke mukanya gitu ya? ha -ha. karena haram haram itu kamu dihina dengan pemberian itu data penanya apakah yang akan menjumpai dajjal itu orang orang Anak turunan kita atau semua orang yang mati yang telah lalu Yo, Yang mati ya sudah ketemu lagi Oh mati ya sudah berangkat Meninggalkan dunia ini Makanya dinamakan meninggal dunia Dunia sudah ditinggal Sudah gak ada hubungannya lagi Ada dajjal ataupun ada Ada kedek uh, ronggeng atau apa ya. Enggak ada urusannya kalau sudah mati Ya Nah, jadi uh, Yang akan ditemui oleh Dajjal itu ya yang masih hidup Ya Di dunia ini Nah kalau kita masih hidup Ya naudzubillah Ya dikejar-kejar Sama dia untuk ditemui naudzubillah. Uzzubillah Mudah-mudahan selamat Kita dan anak turunan kita Dari Dajjal Amin ya Rabbil alamin. Kata penanya, bolehkah hewan korban dari binatang untuk bekerja membajak? Tidak boleh. Hewan korban itu untuk korban, jadi tidak boleh untuk kerja. Ya, begitu. Wallahu a'lamu bisawab. Ilahuna, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.